Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwa ala Kita lanjutkan halaman berapa 346 Halaman 346 ini Barakalafik Pembahasan yang baru Mengenai apa Mengenai kapan ditegakkan hukuman Bagi orang yang mencuri Orang mencuri hukum aslan dipotong tangannya Tapi kapan dia dipotong tangannya Kalau mencuri dari Tempat Disimpannya harta Atau mencuri dari tempat yang intinya harta disitu dia, dia ambil Sembarang tempat Ternyata nanti pendapatnya kuat Seorang pencuri Dia akan dipotong tangannya Kalau mencuri barang yang sudah disimpan Emas Satu kilo Contohnya ya Disimpan di kotak penting Digembok Gemboknya sendiri itu beratnya lima kilo Gemboknya ya? Gembok ini Aman sudah ya Datanglah pencuri masuk rumah, paham ya? Karena dia kuncinya enggak cocok dia menggunakan cara bagaimana trik-trik dalam mencuri, paham dia orangnya dah senior pencurinya ini dibobol lah, diambil emas satu kilo tadi itu mencuri dari tempat apa? Tempat disembunyikan barang dipotong, paham ya? Ini pertama yang kedua ada pencuri klasteri, baru awal-awal mencuri dia belum terbiasa mensuruh ini, ternyata ngelihat emas digal, digantungkan di pagar, dia lagi orang pemilik rumah itu lagi nyapu lah, nyapu, kemudian lupa gitu loh, lupa naruh kalungnya itu di pagar, jendelanya pagar, pagar tempat untuk menyimpan emas bukan, bukan. Akhirnya pensurin lihat, uh ini ada emas nih. Ya. Awalnya pengennya ini nyuri dia, karena ada kesempatan itu loh, paham ya? Makanya kalau kejahatan terjadi kadang-kala -kadang bukan karena ada niat dari Pelakunya, tapi adanya kesempatan Wah ini kesempatan emas Diambil dengan pencurinya nih, emasnya 1 kilo itu Kalungnya diambil ambil sama dia Diambil, nah pencurinya Dipotong tangannya enggak? Enggak dipotong Karena dia mencuri emas tersebut Bukan dari tempat untuk menyimpan Emas Tapi dia dilipat gandakan Hukumannya Hah? Hukumannya digandakan, dua kali lipat Kalau dia direndah 30 ribu, maka Dendahnya 60 ribu, itu bedanya itu Paham belum? Tapi dipotong tidak. Paham seolah-olah? Jadi, kapan seseorang ditegakkan had, ya, hukuman dipotong tangannya, kalau mencuri barang dari tempat disimpannya barang. Paham belum? Nah, contohnya motor ada motor ya, disimpan di, di istilahnya di ruangan lah, di ruangan sudah tempat menyimpan motor itu ada pagarnya di gembok juga dibobol sama dia diambil barulah dia mencuri dari tempat disimpannya barang potong tangannya paham ada orang punya motor motornya taruh di sawah paham ditinggal pulang sama dia curi sama pencuri berarti apa sawah bukan untuk menyimpan motor kan itu enggak ditegakkan apa had dipotong tangannya tapi dilipat gandakan hukumannya itu pembahasan kita nanti kita lihat wala alma'lifu asbahullah wa fil ur wa dha'ifil ghurma 'ala man sabatat Uqubatun alayhi tu masaqat li man in kasariqin min ghairi muharrazin wa man katama dilipat gandakan hukuman bagi orang yang ditetapkan hukuman padanya ah eh? thumma kemudian digugurkan setelah itu paham ya enam kasariqin seperti pencuri min ghairi muharrazin mencuri dari apa dari tempat yang bukan untuk menyimpan uang enam itu contohnya Gua mendidolin kata ma'arid nanti juga masuk dol itu maksudnya hewan berkaitan sama hewan biasanya. Nah barokahlofi. Contohnya apa? Ada pencuri mencuri kambing. Kambingnya itu malah nyimpannya bukan di kandang kambing gitu loh. Kambingnya disimpan di halaman rumah. Berarti pencurinya mengambil kambing tadi bukan di tempat penyimpanan kambing. Itu nanti nggak dipotong tangannya tapi dia di apa dilipat gandakan hukumannya. Paham ya? Dilipat dilipat gandakan apa? Hukumannya. Paham belum ini? Bedanya. Nah, jadi titiknya antum merpahami baik-baik titiknya. Kapan orang ditegakkan had dipotong tangannya? Kalau pencuri tersebut yang mencuri barang dari tempat yang memang digunakan untuk menyimpan barang itu. Emas biasanya disimpan di tempat yang tersembunyi kan? Di kotak, di peti, mungkin di dalam rumah lah intinya, di sembunyikan. Jadi ya, kalau dia malah narok emasnya di pagar pintu, di pagar halaman rumah, diambil orang-curug orang, itu berarti dia pencurinya mengambil bukan dari tempat penyimpanan barang tersebut, tidak dipotong tangannya. Panas Allah bedanya. Nah, telihat sini. "Qaula ash-shaykh Muhammad b. Salimin, w. A. S. Hadir kaidah tu tagni anna kullaman sabdat anhi alquba li tamam syurotiha, thumma sakatat." Artinya kaidah ini maknanya adalah bahawa setiap orang yang telah ditetapkan padanya hukuman, dikarenakan sempurna syarat-syaratnya semua sakatat kemudian digugurkan yang dikarenakan penghalang fa'innaha staskut al-uqubah maka disitu gugur pula hukumannya, lakin penting ini, lakin yudha'af al-hurm ala fa'il ma'asyah bihaisu yadman aqimah marratain Ini. tapi dilipat gandakan Hukuman dendanya atas pelaku kemasjatan tadi bihayu yatman al timah marotain ditinjau dari sini dia diminta tanggung jawab dua kali, mami ya, maksudnya apa tanggung jawab harganya dua kali. Kalau emas yang dicuri harganya itu 50 juta misalkan berarti dia bayarnya berapa 100 juta, pam belum double enam double, pam soal ini ya, eh tapi kalau mencurinya di tempat menyimpan barangnya. Jadi peti dikunci digembok dibobol sama dia diambil, potong tangannya. Yang motong siapa ini? Yang motong Muhammad Ridha. Yang motong tangannya siapa kira-kira? Siapa? Ya waliul amr ya, pemimpin pemerintah. Adapun kita rakyat sipil jangan bertindak dan kita melihat hukum yang dikegakkan situ. setelah syariat, potong tangannya kalau mencuri barang dari tempat menyimpan barang tersebut paham ya, kita lihat lagi misalnya contohnya kalau ni kasarikin min khairi ma muharraz muharraz, artinya apa? seperti pencuri yang mencuri bukan pada tempat menyimpannya barang yakni law anna isa nasaraqat ma'alan min khairi hirzin maknanya apa? perhatikan di sini yang punya kitab ya kalau seandainya ada orang mencuri barang, mencuri harta, bukan di tempat menyimpan harta, mencuri uang 500 ratus juta, amya, tapi mencurinya bukan di tempat untuk menyimpan uang. Ada orang kaya punya uang lima juta di karung kresek, simpan di kresek gitu, digantungkan di pagar rumahnya, dilupa dia tahu siapa dia. Padahal pagar rumah untuk menyimpan uang bukan, bukan. Datanglah pencuri kesempatan lihat uang ini ada kresek ini ternyata isinya 500 juta, diambil pencuri tadi tapi pencuri mengambil bukan dari tempat penyimpanan uang, maka tidak dipotong tangannya tapi dilipat gandakan hukumannya yang curi berapa? 500 juta mengembalikannya berarti berapa? satu apa? satu M ya iya Hah? 500 juta yang curi ya kan? ketangkap pencurinya, nyurinya bukan di dompetnya, bukan di tempat penyimpanan uangnya, tapi di pagar. Eh? Dilipat Diberatkan gandakan hukumannya berarti berapa? Rp1 eh, M kan? Nah, mata seribu juta. Eh, sama aja ya, nama Raqib. Itu hukumannya berat, parah-parah gitu loh. Nah, walaupun kalau seandainya dia mencuri dari tempat menyimpan harta, dipotong tangannya. Tapi yang ngeri juga kita lihat di sini. Dua-duanya ngeri. Kalau satunya potong tangannya satunya harus bayar satu M tadi itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Eh, wah, kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum contohnya di sini fa la yusbat alaihi alqata. Di sini tidak ditapkan katanya dipotong. Wa huwa itu hukumannya. Hukumannya potong kan asli mencuri. Li'anna min shuruti wujubil antakuna saroqah. Perhatikan ini. Dikarenakan syarat wajibnya dipotong. Ini perlu digaris-garis ini ya. Dikarenakan syarat-syarat diwajibnya dipotong tangannya antakum nasaraqa min Hendaknya pencurian tersebut terjadi dari tempat disimpannya barang. Uang seharusnya disimpan di mana? Di tempat seperti ini kan, dompet atau di lemari atau di berkas atau di kotak-kotak, peti, biasanya gitu kan biasanya. Nah, berarti kalau ngambil dari situ pencurinya potong tangannya. Paham? Tapi kalau dia naruhnya di halaman rumah, lupa terus itu na'am barakallahu fikum, he, berapa jutaan misalkan diambil enggak dipotong tangannya. Dilipat gandakan hukumannya kalau ketemu pencurinya. Fa idzalam nakun min hirzin kalau seandainya pencurian tersebut tidak dari tempat menyimpannya harta, falanya dibuqatul sariq, maka enggak wajib memotong tangan pencuri. Li anna min ribmin Rabbil mal dikarenakan diri ini meremehkannya itu tafriit, bentuk peremehan, meremehkan, menyepelekan, enggak peduli, itu muncul dari pemilik harta. Kalau orang peduli, orang peduli dengan uangnya, hati, -hati dengan uangnya, enggak mungkin dia naruh uang 5 juta di pagar. Paham Berarti menunjukkan kelalaian dia gitu loh, enggak peduli dia. Uangnya debuannya dia. Sudah apa kemarin? lu? Sudah cilok ya. Luar biasa, nih uangnya banyak di mana-mana di Indonesia punya 800 tabung cilok. Lalu luar biasa kan, uang 5 juta itu enteng begini ya, taruh di pagar aja dia. Berarti yang meremehkan siapa? Pemilik uangnya kan, diambil pencuri. Setelah itu ketahuan pencurinya mau dipotong tangannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bapak naruh uang di pagar gitu loh, amya. Lalu nah terus bagaimana dilipat gandakan bayar 1 M pencurinya? Allahul Ini contoh saja, dipahami baik-baik contoh ya Nah contoh itu bebas, yang penting paham Lakin yudha'af alihil hurm Tapi dilipat gandakan Apa? Dendanya atau hukumannya Kamadza'afidha ja lika hadis. An Rasulillah Rasulullah s.a.w. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa alihi wa s.a.w. Kita lihat disini kata beliau barakallahu fikum, inna man yud'ab al-ghurm li'annahu saraqa min ghairi hizzin fa wujud al-mani wa huwa qaulu al-mal ghairu mahruzun muni'a min al-qat' masyaallah tapi dilebat gandakan hukumannya dikarenakan dia mencuri bukan dari tempat menyimpan barang maka adanya penghalang di sini apa penghalangnya wa huwa qaulu al-mal ghairu mahruzun ya itu keadaan harta tidak disimpan muni'a min al-qat' maka dilarang dipotong tangannya mamnun dilarang dipotong Tangannya di sini kan berarti nyimpannya sembarangan orangnya. Allah mesti'an. Kita ambil satu lagi. Misalnya, contohnya. Sarokasari konhulian. Ada pencuri mencuri perhiasan. Minnal baik. Dari rumah, dari suatu rumah, ada pencuri mencuri perhiasan. Perhiasan itu apa saja? Contohnya. bisa Gelang, emas, cincin, kalung. Oh ya, mencuri. Perhiasan dari rumah al Emasnya digantungkan di tembok Kira-kira yang Meremehkan, gak peduli Pencurinya atau pemilik barangnya Pemilik barangnya Emasnya roh sembarangan emasnya, emasnya ini bukan emas yang Bisa dikatakan 15 karat, 24 karat Beratnya bukan 3 gram, 5 gram 100 kilo Atau 1 kilo ya 1 kilo, berat sekali Naruhnya sembarangan tadi rohnya Nah, kita lihat bagaimana biar tahu jelas. Fahatha qad sarqa min ghair mahrazin. Berarti ini pencurinya mencuri bukan dari tempat menyimpannya barang. Karena menyimpan emas enggak ya, sembarangan biasanya di tempat tersendiri, kotak ini ya, di kotak atau di lemari dikunci, kunci-kunci dobel. Paham ya? Nah, li anna adh la yuhraz. Nah, barang kalau di kamu tidaklah yuhraz. Bimisal hadha karena emas enggak disimpan dengan seperti ini, enggak digantungkan di tembok gitu. La buda'annya kuna waral akhlak alwasiqah wa fil sanadiq. Biasanya emas itu pasti nyimpannya di balik aglab, di balik tempat-tempat yang tertutup kuat kemudian di balik apa? kotak-kotak atau peti-peti biasanya. Nah, اللهم Ustaz. Kota kotak-kotak atau peti-peti, nambanakala fiikum nyimpannya seperti itu biasanya. Jadi jarang, -jarang sekali nyimpan emas tembok ditancalkan jarang sekali. Ya mungkin ada yang lebih aman lagi ya rumahnya taruhlah lantanya granit. Ya, ngambil bagian tengah atau bawah kursi, granit tadi nah, dibongkar, habis situ ada kotak biasanya. Di kotak kemudian ditaruh itulah emas-emas itu. Nah, pasang granit lagi. Granit ini letaknya di bawah kursinya. Orang enggak tahu kan? Nah, seperti itu berarti tempat menyimpan. Nah, kalau pencurinya kok ngambil dari situ, potong tangannya. Tapi kalau nyimpannya tembok, digantung tembok itu tangan tembok, tangan tembok, tembok, diambil dengan pencurinnya enggak dipotong tangannya, tapi dilipat gandakan hukumannya, faham ya? kalau yang dia curi kok emasnya 50 gram misalkan, berarti dia menggantikannya berapa? 100 gram, berapa kilo? Hah? berapa kilo? berapa kilo? berapa sama berapa kilo berarti ya? berapa kilo enam? Intinya intinya dua, dua kali lipat intinya ya dua kali lipat. Kita lihat sini. Mas selesaikan bahwa itu ya potongnya ini ya kata beliau. Fana kullha dan tariklah tuk taknya duh. Kita katakan pencuri ini nggak dipotong tangannya. Li anausaroh kamil kau tahu hasilnya karena dia mencuri bukan di tempat apa, bukan di tempat menaruh barang berharga tadi. Walakinnya ta'ala, tapi hukumannya dilipat gandakan. Ita karena hadal kauli usami asr ala ferial. Kalau seandainya perhiasan ini harga setara dengan sepuluh ribu riyal ingat-ingat sepuluh ribu riyal itu gak sembarangan tinggal riyal mana dulu kalau riyal Saudi lebih mahal lagi riyal Yaman ini untuk saat ini anjlok harganya turun Paham ya? tapi biasanya normalnya kalau riyal ya mungkin riyal Saudi lah disini sepuluh ribu riyal kalau harganya sepuluh ribu riyal nadminam nadmanuhu isunina alfan berarti apa kita meminta tanggung jawab dia berapa ribu berarti kalau harganya sepuluh ribu riyal berarti berapa 20 ribu rial, seribu rial Saudi berapa juta marnel? Kurleb kurang lebihnya tiga setengah juta. Namanya nampar kalau ving seperti itu. Nah, kalau sepuluh ribu, kan? lumayan kan? Alhamdulillah dua kali lipatnya. Itu dimintai tanggapan. Wa idhakanar sholimauju dan akhdunahu. Wa kulna ali kasaalaf. Nah, ini kapan ini kok dilipat gandakan? Kapan ini? Pencurinya kok disuruh ganti double. Kalau emasnya dah tidak ada. Nah, ya. Pencurinya mencuri emas satu kilo, ditaruh di pagar rumah pemilik emas itu. Ambil media. Begitu diambil, bawa keluar jual emasnya. Dibelikan apa? extender namanya mobil besar itu ya. Nah, barakalovikum sisa nggak kira-kira satu kilo? Sisa nggak abisan kira-kira? Satu kilo emas dijual untuk beli mobil itu kira-kira sisa nggak kira-kira? Ya mungkin sisa mobilnya bekas soalnya. Nama ya. Nah, barakalovikum Setelah itu dijual emas tadi, berarti udah habis kan? Ketangkaplah pencurinya, nah, antum yang nyuri tadi ya? Iya Pak, nenyuri, ngaku dia, lama oh, ya, ditangkap. Dimintai tahu jawab berapa berarti? Dua, berapa? Dua kilo, Karena yang curi satu kilo emas. Kalau emasnya nggak ada, kalau emasnya masih ada diambil emasnya, paham ya? Terus bagaimana kita lihat? Kalau emasnya masih ada. Tidak karena kalau limau jutan, kalau perhiasan masih ada, akhott diambil emasnya tadi atau perhiasannya, wa kulna alaih asal alaf, tapi kamu tetap bayar sepuluh ribu. Belum, nah jadi bayarnya harga yang emas yang dicuri tadi itu, atau harga perhiasan yang dicuri, tidak di tidak di lipatkan. Laukala iktaru yadi, wa latakhunumini asal alaf. Kalau pencurinya mengatakan wah kalau gitu yang engkau mau, potong aja tanganku ini ni. Kalau gitu nggak bisa nih potong aja tanganku ini katanya potong aja tanganku ini nggak usah ngambil dariku sepuluh ribu. Jadi pencurinya harus motong aja tangannya ngaku, usah ngaku dari pada bayar sepuluh ribu potongan jatuh tanganku itu loh. Pencurinya ngomong gitu. Bagaimana? Pak Inna Nala Naf kalau gitu tetap kita nggak mau, nggak mau nggak melakukannya. Kenapa nggak melakukannya? Lea Nahula yang Lea Nyak Pak Aguan menaudah. Karena dia tidak berkuasa untuk memotong salah satu anggota daripada anggota anggota badannya tadi. Semua inha dan atuanyuri itu anja jalalhu ayyuh dan Kemudian setelah itu, anggota badan atau anggota tubuh tadi, bagian tangan tadi itu yang dipotong tadi, dia menginginkan untuk apa? Untuk nanti dia minta dijadikan apa penggantinya itu harta. Waladami alhumulayyoh awat anhu bimal. Sedangkan orang bani Adam yang hur yang merdeka bukan budak, itu tidak boleh digantikan dengan dengan uang. Kalau budak kan boleh dijual belikan. Kalau budak, tapi kalau merdeka seperti kita, merdeka, ya itu enggak boleh diperjualbelikan. Paham ya? Diperdagangkan enggak diperbolehkan. Wa lahadza naqul innal ladzina yabiuuna kal-kal kila akhtaa'u min wajhain. Yang terakhir, oleh karena itu orang-orang yang mereka menjual bagian anggota tubuh mereka seperti ginjal, paham ya? Paham ya? Dia punya ginjal masih bagus, karena dia butuh uang, dijual satu ginjalnya. Paham ya? Ada berapa ginjal dalam tubuh? Eh, dijual satu ginjalnya. Wah butuh uang ini. Utangnya banyak butuh uang. Karena dia ke rumah sakit jual ginjalnya satu. Kalau dijual ginjalnya satu, setara kedokteran masih dem lah orang ini kerana masih doktor tidak normal kan? Tapi tidak normal kan? Eh, wah, dijual satu ginjal. Tak boleh haram. Haram. Ya, nah, kita lihat sini. Kata beliau, Syekh Muhammad As-Sayyidin, oleh karena itu keliru orang-orang yang menjual apa? Menjual sebagian anggota badannya, ginjalnya. Seperti apa? Seperti ginjalnya. Mereka keliru dari wasi sih. Albatul awal si pertama minas alikin min abedanihim min abedanihim mencabut memotong eh, ginjal dari badannya. Ada keliru, menyakiti kan? Albatul Al sani si yang kedua kelirunya akhda'iwat enam akhda'iwat dananha mengambil upah dari apa? Ginjal yang dia, yang dipotong tadi mengambil upah. Maksudnya dijual. Meskipun itu adalah bagian dari orang merdeka, padahal ginjal tadi itu bagian dari orang yang merdeka. Orangnya bukan budak, orang yang merdeka dia ambil jual. Yang, pada, yang, yang mana apa? Anggota tubuh orang merdeka itu enggak diperjualbelikan. Dua sisi itulah dikatakan mereka keliru. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya, enggak boleh ya. Kalau kalau bukan ginjal boleh enggak? Bukan ginjal. Misalnya utangnya buahnya kemudian terpaksa jual apa? satu jarinya. Yang bagian lah, jual. Eh, aku 50 juta, misalkan. Tawar Ditawar 50 juta, kelingking. Paham ya? Boleh enggak? Enggak boleh juga. Jadi bukan berarti kalau selain ginjal boleh enggak? Ginjal juga enggak boleh, lain selain ginjal juga enggak boleh. Kalau yang dijual kuku. Paham ya? Kuku-kuku nya dijual dikumpulin satu kerasa itu kemudian dijual untuk ngasih makan ikan. Paham ya? Nah, kira-kira boleh enggak logo kukunya? Kuku. Hah? Eh, kuku. Ya, pada asalnya selama itu anggota tubuh, jangan dijual belikan. Kasihkan aja dalam kuku untuk apa? Kasihkan, bismillah. Maksudnya, orang minta misalkan, untuk masuk, kasih makan ikan. Allahumusta'na sallallahu alayhi wa alhamdulillah.